Bisakah luka yang teramat dalam ini nanti akan sembuh? Bisakah kekecewaan bahkan keputusasaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara kita ini pada akhirnya nanti akan kikis? Adakah kemungkinan kita akan bisa merangkak naik ke bumi Dari jurang yang teramat curam dan dalam Akankah api akan berkobar-kobar lagi? Apakah asap akan membubung lagi dan memenuhi angkasa tanah air? Akankah kita semua akan bertabrakan lagi satu sama lain, jarah-menjarah satu sama lain dengan pengorbanan yang tidak akan terkirakan? Adakah kemungkinan kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita jalani? Bersediakah kita sebenarnya untuk tahu persis apa yang sesungguhnya kita cari? Cakrawala yang manakah? Yang menjadi tujuan sebenarnya dari langkah-langkah kita? Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian balik kepanggaan-kepanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka Bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita. Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan, meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri, mencari hal-hal yang kita benar-benar butuhkan agar supaya sakit, Sakit-sakit kita ini benar-benar sembuh total Sekurang-kurangnya dengan perasaan santai kepada diri sendiri Untuk menyadari dengan sportif bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu Bukan yang di luar diri kita Tetapi di dalam diri kita Yang kita perlu utama lakukan adalah penyembuhan diri Yang kita yakini bahwa harus betul-betul disembuhkan justru adalah segala sesuatu yang berlaku di dalam hati dan akal pikiran kita. Saya ingin mengajak engkau semua memasuki dunia ilir-ilir. dum dure wasu meler ta ichu royo raya tasenggot mantan anya Kanjeng sunan ampel seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita Tentang kita Tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri Namun tidak kunjung sanggup kita mengerti Sejak lima abad silam syair itu ia telah lantunkan Dan tidak ada jaminan bahwa sekarang kita sudah faham Padahal kata-kata beliau itu mengeja kehidupan kita ini sendiri Alfa, beta, alif, bata, kebingungan sejarah kita dari hari ke hari. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian, tidak terperi. Menggeliatlah dari matimu tutur sangsunan. Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun, bangkitlah dari nyenyak tidur panjangmu, sungguh negeri ini adalah penggalan surga. Surga seakan-akan pernah bocor dan mencipratkan kekayaan dan keindahannya, dan cipratan keindahannya itu bernama Indonesia Raya. Kau bisa tanam benih kejatreran apa saja di atas kesuburan tanahnya yang tidak terkirakan. Tidak mungkin kau temukan makhluk Tuhanmu kelaparan di tengah hijau bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra ini. Bahkan bisa engkau selenggarakan dan rayakan pengantin-pengantin pembangunan lebih dari yang bisa dicapai oleh negeri-negeri lain yang manapun. Tapi kita memang telah tidak mensyukuri rahmat sepenggal surga ini kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen-panen geragusan. -panen ja angon ja angon Kanjeng Sunan tidak memilih figur misalnya Pak Jendral, Pak Jendral Juga bukan intelektual-intelektual, ulama-ulama, seniman-seniman, sastrawan-sastrawan atau apapun Tetapi Cah Angon, Cah Angon Beliau juga menuturkan ekno blimbbing ku bukan pen no kui. bukan penk no saw kuwi bukan penek no buah yang lain tapi blimbing bergikir 5 terserah apa tafsirmu mengenai 5 yang jelas harus ada yang memanjat pohon yang licin itu lunyu-luunyu penekno Agar blimbing bisa kita capai bersama-sama Dan yang harus memanjat adalah bocah angon Anak gembala Tentu saja ia boleh seorang dokter, boleh seorang seniman, boleh seorang kiai, boleh seorang jenderal atau siapapun Namun ia harus memiliki daya angon Daya menggembalakan Kesanggupan untuk ngemong semua pihak Karakter untuk merangkul dan memesrai siapa saja sesama saudara sebangsa. Determinasi yang menciptakan garis resultan kedamaian bersama. Pemancar kasih sayang yang dibutuhkan dan diterima oleh semua warna, semua golongan, semua kecenderungan. Bocah Angon adalah seorang pemimpin nasional, bukan tokoh golongan atau pemuka suatu gerombolan. Selicin apapun, pohon-pohon tinggi reformasi ini, sang bocah angon harus memanjatnya. Harus dipanjat sampai selamat memperoleh buahnya. Bukan ditebang, dirobohkan, atau diperebutkan. Dan air sari pati blimbing lima gigir itu diperlukan oleh bangsa ini untuk mencuci pakaian nasionalnya. Pakaian adalah akhlak. Pakaian adalah sesuatu yang menjadikan manusia bukan binatang. Kalau engkau tidak percaya, berdirilah engkau di depan pasar dan copotlah pakaianmu maka engkau kehilangan segala macam harkatmu sebagai manusia. pakaianlah yang membuat manusia bernama manusia. PAKAIAN adalah pegangan nilai, landasan moral dan sistem nilai. Sestem nilai itulah yang harus kita cuci dengan bedoman lima. Ta-ta-tira Cilumaton no, kangge sebo mangkoso re Mompong Mumpung cembar kalangan Ya sura o, sura hi satu tembang tidak selesai ditafsirkan dengan 1000 jilid buku satu lantunan syair tidak selesai ditafsirkan dengan waktu 1000 bulan dan 1000 orang melakukannya aku ingin mengajakmu untuk berkeliling untuk memandang warna-warni yang bermacam-macam dengan membiarkan mereka dengan warnanya masing-masing Agar kita mengerti dengan hati dan ketulusan kita Apa muatan kalbu mereka mengenai ilir-ilir Mengenai ijoro-yoroyo Mengenai temanten anyar Mengenai pocah angon dan blimbing Mengenai mbasuh dototiro Mengenai kumitir bedahing pinggir Yang akan kita bicarakan tentu saja kapan saja bersama-sama tapi aku ingin mengajakmu untuk mendengarkan siapa saja diantara saudara-saudara kita tanpa perlu kita larang-larang untuk menjadi ini atau untuk menjadi itu, asalkan kita bersepakat bahwa bersama-sama mereka semua, kita akan menyumbangkan yang terbaik bagi semuanya, bukan hanya bagi ini atau itu, bukan hanya bagi yang di sini atau yang di sana.